Cok. Ini lima ribu untuk wafer Tapi itu si tadi minta diteraktir juga dia Jadi kurang dua ribu kali Tadi katanya gak mau jajan <tuk> Gimana sih? Tadinya gak mau jajan sih Tapi sekarang mau jajan. Ya, uang aku tinggal seribu. Waduh, kalau nanti dikasih, aku nggak bisa jajan lagi. Pausok, bentar ya. Nusa Hah? ambil uang buat bayar jajanannya Rara. Hei, hati-hati nusa. Hati-hati nusa. -hati Jangan repot kali lah kau. Pakai pulang segala. Aduh. Ternyata, masya Allah ya, Pak Halam mentraktir teman. Iya ya, kata Pak Ustad tadi kita jadi terhindar dari neraka sejauh tujuh paria. Iya nih. Kita harus membiasakan mentraktir. Iya, betul eh, betul. Abdul, Siva, ke warung baucek yuk. Ayo ayo. Ayo ayo. ayo. Hmm, mau jajan apa ya? Hmm. Aroma jajannya. Hmm, pasti <laughs> enggak bohonglah ini. Hmm, apa rara aku traktir aja ya? Hmm. Sekarang, heb het ja dat Kamu suka gevoel keju ini, kan kan je het gevoel hebben. Oké, panas kan je het gevoel hebben. Oké, dan kan kan je het Buat Rara. Lali Pop Unicorn. Sama susu vanila dingin buat Rara. Alhamdulillah. Ini semua buat Rara. Iya, yeah, iya. Yeah. Mm. Buat Rara. Mereka niet. Mereka niet. Nusa, ik hey, ngomong-ngomong. Apa adek kau hari ini ulang tahun? Enggak kau bocok. Kenapa kalian baik lija-jani si Rara? Oh, Abdul sama Siva lagi lomba traktir temen. <kungan> ja, iya Pak Ucok, huh? kata Pak Ustadz, Rosso menyukai orang-orang yang memberi makan kepada saudaranya Karena pahalanya besar oh, banget dapat pahala banyak ya oh. Iya mm. Nah, ini uangnya Pak Ucok <Trump> huh? uh, uh. Uang kalian Loh, aku kembalikan Kok dibalikin? Iya eh, aku pun mau lah dapat pahala yang besar dari traktir Rara. Nah, jadi hari ini yang dapat pahalanya Pak Ucok dong. Eh <tuh> <mantas> sekali kali. <tuh> Kalau gitu, Hah? besok traktirnya gantian aja. Bikirin. Biar Lara bisa makan gratis terus deh. Aduh. Ah. Oh, <tuk> Bentar sedikit lagi loh. Dibayarin juga gak? Oh, biar mau traktir lagi. <tuk> <tuk> <tuk> Mantep kan? Hah? Pak Uca. Eh, hey, Rara yang cantik, yang manis. <laughs> Hehehehe. kau mau belanja apa? Hehehehe. Mau dapet pahala lagi enggak? <laughs> <laughs>